mau bilang apa sama Lubi the best husband ever <laughs> disuruh milih pun bon, aku pasti akan balik ke dia lagi sih aku suka lupa untuk perasaan suami sendiri ya kayak gimana untuk perasaan uh, apa suami itu ternyata juga sedih cuman aku selalu ngarepin dia untuk kuatin aku mungkin ternyata dia juga butuh sebenarnya dikuatin hmm Haruskah ku berubah demi cinta Agar mereka mau menerima Ketidakbiasaan yang terjalin Antara kita berdua itu uh, umurnya tidak Ida. seperti anak-anak yang lain nah itu kita disitu melawan dunia bahwa kita tidak percaya bahwa itu. dan ini diadam keadaannya pasti berbeda nah mungkin sama dengan yang uh, sebelum-sebelumnya maksudnya kita justru mau mematahkan apa kata dokter yeah. maupun apa kata literatur yang sudah mengatakan bahwa Trisomy 13 tuh pasti umurnya tidak banyak kita mau mematahkan uh, statement itu Kita pengen ngasih yang terbaik untuk Adam dari hal kayak medis maupun dari rasa kasih sayang itu benar-benar kita lakukan dengan sepenuh hati dan tentunya juga perjuangan juga bentuk cinta sih bahwa kita yakin bahwa ada bisa sembuh walaupun belum ada obat yang tepunyak kita, cuman kita harus yakin bahwa kondisinya pasti akan melalui.